Mungkin yang pernah dengar lagu ini bisa nyanyi, kita nyanyi bareng lagi ya. Tergoda aku cuman pikir, dia yang tercinta, mengapa salam tak nampak. Senyum Kaadakai Ku ingin Salu bersamamu Diri keras